يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صلى الله عليه Jumat rahimakumullah Menjelang berakhirnya bulan Ramadan akan datang hari raya Idul Fitri Orang sering menyebut hari raya Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan. Sebenarnya yang namanya kemenangan itu kan karena ada pertarungan. Kita ini bertarung dengan siapa kalau mau disebut menang? Pertarungan dengan syaitan. Kalau kita disebut orang-orang yang menang. Mestinya kita menjadi orang yang kuat di hadapan syaitan Bukan orang-orang yang lemah Syaitan kalau sudah kita kalahkan Mestinya dia menjadi minder Untuk menggoda kita Dia pesimis Dia berkecil hati Akan kemungkinan bisa menggoda kita Ini sebuah tanda tanya besar. Apakah betul selama ini kita disebut orang-orang yang menang dalam menghadapi godaan-godaan setan? Kalau begitu kita perlu meneliti setan itu merasa lemah di hadapan orang yang seperti apa? Al-Qur'an menginformasikan kepada kita Syaitan itu merasa lemah di hadapan siapa Yang pertama Kita rujuk kepada surat An-Nahl Ayat 99 Di dalam surat An-Nahl ayat 99 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu laysa lahu sultanun Ala allazina amanu wa 'ala rabbihim iyatawakkalun sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan tidak bisa menguasai atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat ini kita mendapat informasi bahwa orang itu disebut kuat di hadapan syaitan apabila punya dua sifat. Yang pertama adalah keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sesungguhnya itu sebabnya di dalam surat Al-Anfal dari ayat 2 sampai ayat 4 di ujung ayat 4 itu disebutkan Ula mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya Kalau disebutkan itulah mukmin yang sebenar-benarnya berarti ada orang mukmin tapi tidak sebenarnya cuma mengaku saja sebagai orang yang beriman Bagaimana kalau orang keimanannya sudah kokoh kalau imannya sudah kokoh Dia akan memiliki kemerdekaan jiwa Jiwanya merdeka tidak terbelenggu kepada apapun dan kepada siapapun Dulu di zaman Nabi Ada seorang anak remaja Namanya Sa'ad bin Abi Waqas Sa'ad bin Abi Waqas masuk Islam Dia keturunan bangsawan Hidupnya selalu menyenangkan Tapi ketika dia masuk Islam Keluarganya memboikot Keluarganya memutuskan hubungan kekeluargaan Bahkan ibu yang sangat dia cintai Sampai monggok makan karena protes Dia merayu ibunya Bu makan dong bu Ibunya dengan tegas mengatakan Aku baru mau makan kalau kamu tinggalkan Islam Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tegas mengatakan, "Bu, seandainya ibu punya 100 nyawa. Seandainya sekarang ibu mati, nanti ibu hidup lagi, sesudah itu ibu mau makan lagi sampai kurus kering dan mati, lalu ibu hidup lagi, mau makan lagi, mati. Andai ibu punya 100 nyawa, saya tidak akan kembali ke agama lama." Itu namanya jiwanya merdeka Banyak orang terbelenggu dengan sesuatu Akhirnya dia mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah Orang kalau imannya sudah bagus Dia punya kekuatan jiwa Jiwanya kuat Karena hidup ini ada kalanya menyenangkan Ada kalanya tidak menyenangkan Pada saat menyenangkan dia tidak lupa diri pada saat menyusahkan dia tidak putus asa senang tidak lupa diri, susah tidak putus asa syaitan lemah di hadapan orang seperti ini tapi banyak orang justru sebaliknya kalau senang lupa diri kalau susah putus asa bahkan belum susah sudah putus asa Orang putus asa itu bukan cuma orang bunuh diri Orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu Itu juga namanya orang putus asa Karena dia pikir kalau cuma cara-cara halal nggak bisa dapat banyak Maka dia menghalalkan segala cara Orang yang imannya sudah bagus Dia memiliki ketenangan jiwa Jiwanya tenang Dia tidak dihantui oleh rasa takut karena dia tahu ada resiko segala sesuatu ada resiko. Maka dulu Bilal bin Rabah seorang budak yang masuk Islam. Tuannya tidak suka kalau dia masuk Islam, diperintah dia keluar dari Islam. Lalu dia tidak mau, dia berani berkata tidak kepada tuannya. Maka tuannya menyiksa Sampai dengan siksaan yang sangat berat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16. Surat 46 ayat 13. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Inna allazina qalu rabbunallahu sumnasta fala falakawfun alaihim walahum yazzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah. Lalu dia istiqamah. Dia punya pendirian yang kuat, dia tidak takut. Seandainya resiko menimpa dirinya, dia tidak berduka cita, dia tidak menyesal menjadi orang yang beriman. Keimanan seperti ini yang membuat syaitan merasa lemah di hadapan manusia. Timbul pertanyaan apakah ibadah Ramadan kita sudah membuat kita punya iman seperti ini. Yang kedua, di dalam ayat ini, syaitan itu tidak bisa berkuasa atas orang-orang yang bertawakkal kepada Allah. Bertawakal itu berserah diri kepada Allah sesudah dia berusaha semaksimal mungkin. Syaitan tidak punya celah untuk menggoda manusia Kalau orang itu bertawakal Umpama orang ingin mendapatkan uang 100 ribu rupiah Untuk dapat rp ribu rupiah Dia berusaha dengan banyak cara Ada yang jadi tukang ojek Ada yang dagang Ada yang bekerja dan sebagainya ternyata dapatnya tidak Rp100.000 rupiah. dapatnya cuma Rp50.000 kalau orang bertawakal kepada Allah dia menerima dengan senang hati dia ucapkan Alhamdulillah dia nikmati yang Rp50.000 itu itu kalau orang bertawakal tapi kalau orang tidak bertawakal, Maka Dia berkata apa Kalau orang tidak bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia Kemudian mengatakan Percuma saja Saya usaha Ingin dapat 100 Ternyata dapatnya cuma 50 Disitulah Syaitan Punya celah Syaitan menggoda Apa kata syaitan Makanya lebih baik kamu mencuri. Kalau di kantor makanya lebih baik kamu korupsi. Dan seterusnya. Di situ saytan mendapat celah. Celah untuk bisa menggoda manusia. Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi kita semua. Untuk bisa menjadi orang-orang yang kuat di hadapannya. Syaitan. Maashirul Muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga di hadapan manusia seperti apa syaitan itu merasa lemah atau dengan kata lain orang kuat bagi syaitan itu seperti apa? Syaitan yang mengatakan sendiri di hadapan Allah. Dan Allah kemudian mengabadikannya di dalam Al-Quran. Ini disebutkan di dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 39 sampai ayat 40. Allah berfirman yang ini bermula dari pernyataan syaitan di hadapan Allah. Qala Rabbi bima agwaitani la zayyinannahum fil ardi. Walauwi annahum hajma'in Illa ibadaka minhumul mukhlasin Ya Allah Aku akan membuat mereka Membuat mereka memandang baik Perbuatan yang buruk Aku akan sesapkan mereka semua Jadi karena Allah sudah mempunis syaitan itu salah, syaitan itu sesat. Maka dia bertekad di hadapan Allah. Dia pernah minta kepada Allah agar ditangguhkan kehidupannya sampai hari kiamat. Aku akan goda seluruh manusia. Tapi apa kata yang selanjutnya? Illa ibadaka minhumul humul muhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas Ikhlas itu artinya bersih Bersih karena Allah Syaitan tidak mampu Berhadapan dengan orang-orang yang ikhlas Syaitan tidak bisa menggoda dan menyesatkan manusia yang ikhlas Karenanya kita perlu memahami apa itu ikhlas ikhlas itu bersih melakukan segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena manusia bukan karena karena yang lain itu yang membuat saytan jadi lemah kalau orang sudah ikhlas melakukan sesuatu karena Allah dipuji Dia tidak terpengaruh, dia tetap jalan. Kenapa? Dia berbuat baik bukan karena pujian. Dicela, dia tetap melakukan kebaikan. Kenapa? Dia tidak takut dengan celaan. Begitu orang yang ikhlas, dia akan selalu kontinu melakukan kebaikan. Orang yang ikhlas itu selalu melakukan kebaikan. Orang sedikit melakukan kebaikan, dia tetap melakukan kebaikan. Orang banyak melakukan kebaikan, dia tetap melakukan kebaikan. Begitulah orang-orang yang ikhlas dan ibadah puasa mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Barakallahu liwalakum filqur'anilkarim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim akulu qawli hadha khastagfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزز جنده وهزم الاحزاب وحده اشهد ilaha لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القران الكريم A'udzu billahi minasy syaithanir Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa muslimun. Sami'allahu al'adzim. Maha muslimin sedang jumat rahimakumullah. Yang keempat. Seperti apa orang yang kuat di hadapan Allah? Syaitan selalu mengalami kegagalan. dalam menggoda dan menyesatkan manusia yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah orang yang selalu ingat kepada Allah sehingga seandainya dia hendak melakukan kekeliruan-kekeliruan dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 201 Allah berfirman auzubillahi minasyaitonirrajim innallazina tatqau idzamassahum taifum minasyaiton tazakkaru faidzahum mubshirun sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dia ditimpa waswas digoda oleh syaitan dipengaruhi oleh syaitan maka dia segera mengingat Allah ketika dia sudah mengingat Allah maka mereka pun melihat bahwa itu adalah kesalahan yang harus dijauhi kesalahan yang harus ditinggalkan dengan demikian kesalahan dihindari seandainya dia sudah terjebak pada kesalahan kesalahan itu tidak menjadi karakter hidupnya Kesalahan itu segera ditinggalkan. Disitulah pentingnya berzikir kepada Allah. Berzikir bisa kita lakukan dengan tiga cara. Berzikir dengan hati. Berzikir dengan hati berarti selalu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Sehingga kita merasa dekat dengan Allah. Ibadah puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang merasa dekat dengan Allah. Beluang untuk menyimpang banyak. Tapi orang yang dekat kepada Allah tidak mau melakukan penyimpangan. Kemudian berzikir dengan lisan. Menyebut nama Allah. Banyak menyebut nama Allah. Mau melakukan sesuatu menyebut nama Allah. Sesudah melakukan sesuatu menyebut nama Allah. Mau tidur dia baca doanya Bangun tidur dia baca doanya Mau makan dia sebut nama Allah Sesudah makan dia sebut nama Allah Itu berzikir dengan lisan. Dan yang ketiga adalah berzikir dengan amal Apapun yang kita lakukan Semua dalam kerangka mengingat Allah Sehingga yang kita lakukan itu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah Itu sebabnya Zikir satu-satunya Perintah yang menggunakan Kata banyak Ya ayuhallazina Amanuzkurullaha Zikran kasiro. Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah kamu kepada Allah Zikir yang sebanyak-banyaknya Cuma perintah Yang satu ini Menggunakan kata sebanyak-banyaknya Tidak ada kalimat Perintah, salatlah sebanyak-banyaknya Puasalah sebanyak-banyaknya, umrohlah sesering-seringnya, apalagi ibadah haji sesering-seringnya, tidak Yang menggunakan kata sebanyak-banyak cuma perintah zikir, itu sebabnya zikir tidak pakai waktu Zikir tidak ditentukan waktunya, kapan saja kalau salat ditentukan waktunya Tapi kalau berzikir tidak ditentukan waktunya Kapan saja kita bisa lakukan Zikir tidak ditentukan tempatnya Dimana saja kita bisa berzikir Dan memang harus selalu berzikir Kalau ibadah haji, ibadah umroh nggak bisa ibadah haji umroh Di tanah air kita Kita mesti pergi ke Mekah Zikir nggak pakai tempat dimana saja Bahkan zikir tidak pakai bilangan Meskipun ada zikir-zikir tertentu yang ada bilangannya Habis sholat subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Ada zikir-zikir yang ada bilangannya Tetapi pada umumnya zikir bisa dilakukan sebanyak-banyaknya Tidak ada bilangan Ketika kita berada di jalan yang mendaki Kita ucapkan Allahu Akbar Sebanyak-banyaknya Ketika kita berhadap pada jalan yang menurun Kita ucapkan Subhanallah Enggak dibatasi bilangan Disinilah Kemudian betapa pentingnya berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan Yang sebentar lagi kita selesaikan Kita Bisa menjadi orang-orang yang kuat di hadapan syaitan Syaitan merasa lemah di hadapan kita Jangan sampai sesudah Ramadan berakhir Langsung kita justru takluk di hadapan syaitan Lepas kendali sampai kemudian banyak orang yang Ramadan berakhir seolah-olah kemaksiatan sudah boleh lagi untuk dilakukan. Nauzubillah. Di mana kalau begitu letak kesuksesannya? Di mana letak keberhasilannya? Padahal yang kita tidak boleh lupakan adalah sukses puasa la'allakum tattaqun agar kamu jadi orang takwa. Qalallahu taala fil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه ala تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم في للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم ارنا الحق Warzo na tiba wainal baila batila warzok na tinaba. Allah humma hinna nasallo ka ridho ka wal Janna, Wana oo zubi ka min sahoti ka wannar. Allah huma hinna kaafuwon karid toxiibbul xafa faafuanana ya karib. Proban la tozigkoloban bada iz haday ka اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويثى ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر